onatah kita kalem kalau manja dulu lagunya kata-kata semuanya. Mudah-mudahan semuanya terhibur ya mengobati rasa kangen bersama New Monata. Monggo